Semangat ya, semangat ya. Di lagu yang selanjutnya ini kalian harus nyanyi bareng-bareng oke. Okay? Nyemplung. Di sini Oke. Luar biasa